Kita lanjutkan kembali pembahasan <tuh> kita malabar dalmaud ada apa setelah mati masih dalam kehidupan di alam barzah alam kubur atau alam kematian. Dan kita masih dalam pembahasan Bab para nabi di alam barzakh Bagaimana kehidupan mereka di alam barzakh Diriwayatkan Dalam hadis yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari sahabat Malik Bin Sa'ah, so so radhiyallahu anhu, bahwa Nabi, sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada sahabat Malik bin Sa'ah so so ini tentang malam ketika beliau di Isra' Me'rajkan. Hadis ini dikenal dengan hadis mi'raj atau hadis Isra dan Mi'raj yang panjang. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Bainama ana fil Hatim kata Rasulullah, ketika aku sedang berada di Hatim atau dalam sebagian riwayat Hijr. hijr Ismail adalah Sampingnya Ka'bah Yang sebenarnya Harusnya masih Masuk dalam Ka'bah Maka Hijr yang disebut dengan Hijr Ismail ini Yang kalau kita lihat Setengah lingkaran yang ada di samping Ka'bah Itu sebenarnya bagian dari Ka'bah Kalau kita masuk ke Hijr Ismail Berarti sebenarnya kita masuk Ka'bah. Kita masuk ke Ka'bah. Salat di situ, salat di dalam Ka'bah. Jadi kalau kita pernah salat di situ, berarti kita pernah salat di dalam apa? Di dalam Ka'bah. ini enggak harus masuk yang pintu besar. Masuk di situ sudah berarti kita masuk ke dalam Ka'bah karena Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dulu itu sebenarnya masuk di Hijr Ismail. Tapi ketika renovasi orang Arab, bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW mereka patungan atau urunan bangun Ka'bah. Setelah di dibongkar. Dibongkar Ka'bah itu semua di Ambil batu batanya Kemudian dibangun dari awal Pembangunan itu membutuhkan biaya Mereka bangsa Arab Kaum Quraisy, urunan batungan Setelah dikumpulkan Dan mereka mengumpulkan Dengan syarat Harus dari harta yang halal Sudah ada istilah halal Dan haram jadi kalau riba itu mereka tidak mau ngasih dana untuk pembangunan Ka'bah. Jadi bangsa Arab pun sebelum diutusnya Rasulullah mereka sudah tahu kalau riba itu adalah apa? haram. Dan hasil penjualan atau dagang yang sifatnya haram seperti khomer eh hasil perjudian itu mereka tidak akan menyumbangkan untuk pembangunan Ka'bah kecuali yang memang mereka merasa yakin ini hasil dari jual beli atau yang halal. Masyaallah. Jadi Allah menggerakkan hatinya orang Arab musyrik ini eh, untuk tidak menyumbangkan dana yang haram. Makanya Akhirnya terbatas Yang terkumpul itu tidak banyak Sehingga cukup untuk membangun Ka'bah itu Tidak sampai semuanya Akhirnya diperkecil Hijri Ismail yang harusnya masuk Tidak dimasukkan Ya Sampai akhirnya sekarang Sampai sekarang jadinya apa? Lah Ka'bah ya seperti itu Nah ini jadi pembangunan terakhir itu ketika Rasulullah Belum diutus jadi Rasul Nah kejadiannya Rasulullah ketika Berada di Hatim atau berada Al Hatim ini temboknya Ka'bah. Jadi ketika bersandar atau Di dalam Hijri Ismail Beliau sedang berbaring Jadi berbaring Di tempat tersebut biasanya Rasulullah Melaksanakan sholat Sholat di depan Ka'bah Atau di dalam Ka'bah berarti Ya kan Salatnya di dalam kata Berparing Tiba-tiba datang Ada yang datang Kemudian Yang datang ini malaikat Kodda Membedah Jadi Rasulullah Dibedah dua kali Dibedahnya Dua kali, pertama kali Ketika masih kecil Jadi dadanya Rasulullah dia apa dibelah, dioperasi, dioperasi. itu ketika masih kecil, Rasulullah SAW menceritakan ada dua orang yang datang dan membedah. di sini Rasulullah menyebutkan ketika sedang berada di dalam Ka'bah itu di Hajar Ismail, Rasulullah juga dibedah untuk kedua kalinya, kedua kalinya sebelum di meeraskan, sebelum dia. Apa? di di Isra mi'radska. Kemudian beliau mengatakan Malaikat tersebut membedah antara ini jadi dibedah antara apa ini namanya? Eh? Sadratun Nahra atau bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Ini? Eh? ini cekungan cekungan ini ini kan jakunnya. Nah, bawahnya ini ada cekungan. Ini dari sini dibedah sampai min sagrina sagr nahrihi ila syirafihi sampai ke syirah. Syirah itu rambut kemaluan. Sampai di situ. Jadi di bawahnya pusar. Dibedah Rasulullah itu sampai bawahnya pusar. Dibedah. Kata Rasulullah Sallallahu Sallam ini minkasilah syaratih dari dari sini sampai sini dan sampai bawahnya pusat. Kemudian vastuk reja jantungku diambil jantungnya yang dia pak diambil. Subhanallah. Waktu itu belum ada namanya operasi ya kan? Tapi sudah pak sudah dioperasi Rasulullah ini dalam keadaan sadar nggak dibius Rasulullah sadar jadi ya, Rasulullah tidak merasakan bagaimana sakitnya abah di bedah. nah ini dalam keadaan sadar dan Rasulullah menyaksikan pembedahan Rasulullah menyaksikan kemudian dibawakan nah, Rasulullah bisa menceritakan ini sambil abah Melihat, kemudian dibawakan, didatangkan kepadaku bejana dari emas penuh dengan iman. Jadi isinya apa? Bejana ini iman. Pak Husyala Kolbi, jantungku ini dicuci, kemudian sumah Husya, kemudian diisi dengan iman tadi diisi dengan iman yang ada di berjana emas tadi setelah diisikan nah ini dituangkan iman itu dalam eh, jantungnya kemudian dikembalikan nah ini dikembalikan maksudnya di di apa dijahit kembali artinya langsung di eh, ditutup kembali dikembalikan seperti semula Setelah itu didatangkan Sebuah Atau seekor Kendaraan Kendaraan Tunggangan Dia Tunggangan itu Lebih kecil dari Bigol Bigol itu Peranakan Blasteran antara kuda Dengan keledai pejantannya kuda Betinanya Kledai, tak mungkin. Nah ini jantannya kledai, tak berani sama betinanya kuda. Tak berani sama betinanya kuda. Nah ini plesteran eh, antara kuda jantan dengan Keledai betina lahirlah namanya bigol. Bigol ini lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Nah, burak itu lebih kecil dari Bigol Lebih besar dari keledai. Ini lebih besar dikit dari apa? Keledai. Maka kemudian perawi nya bertanya, "Apakah itu yang disebut burak wahai Abu Hamzah? Anas bin Malik itu disebut Abu Hamzah?" Ini apakah itu yang dinamakan burok Wahai Abu Hamzah? Anas menjawab, ya. Kalau burok itu meletakkan, meloncat, jadi meloncat, maka loncatannya ini kaki. Kalau meloncat, maka inda absotorfihi. Itu loncatannya di ujung pandangan. Berapa itu kilometer? Ini satu loncatannya sekian kilometer. <gihai> ya ini karena sejauh mata memandang nah, di ujung pandangan itulah loncatannya. Loncatannya buruk, masya Allah. Maka aku dibawa dengan buruk. Jibril membawaku berangkat. Jadi dibonceng oleh Jibril alaihissalam sampailah ke langit dunia. Minta dibukakan pintu Pintu langit Kemudian ditanya oleh malaikat penjaga pintu ini Penjaga pintu langit Nah ini siapa? Maka Jibril menjawab Jibril Siapa yang bersamamu itu? Jadi bisa dilihat oleh malekat Dari balik apa? Pintu Siapa yang bersamamu? Maka Jibril menjawab Muhammad Apakah sudah diutus? Maksudnya diutus sebagai rasul. Apakah sudah diutus sebagai rasul? Iya. Jawab Jibril. Maka malaikat tadi yang menjaga pintu surga. Eh pintu surga. Pintu apa? Langit. Langit dunia. Langit pertama yang kita lihat itu langit dunia namanya. Maka penjaganya mengatakan. Marhaban selamat datang. Nah ini. Sebaik baik. Nah ini. Yang datang. <tuh> Dia telah datang sekarang Maka dibukakanlah pintu langit Ketika masuk Masuk ke langit dunia Masuk ke langit yang pertama Ternyata Bertemu dengan Nabi Adam Masuk langit pertama Ketemu siapa? Nabi Adam Jibril mengatakan Ini ayahmu Bapakmu, kakekmu, Adam. Bapaknya manusia, Adam alaihissalam. Salam malaikat, kata Jibril, ucapkan salam kepadanya. <coughs> Jibril di uh, Rasulullah menyuruh malaikat Jibril untuk mau me, uh, mengucapkan salam kepada nabi, kepada nabi Adam alaihissalam. Kemudian <coughs> aku pun mengucapkan salam. Dan dijawab oleh Nabi Adam Dan Nabi Adam mengatakan Selamat datang Anak soleh Jadi langsung menyebut Anak soleh dan Nabi yang yang soleh Anak soleh dan Nabi soleh Kemudian naik Setelah lewat Nabi Adam naik lagi Rasulullah SAW Naik ke langit Kedua Langit kedua, Jibril minta juga dibukakan pintu. Kemudian ditanya sebagaimana langit yang pertama, siapa Jibril, siapa yang bersamamu Muhammad, apakah sudah diutus? Iya. Nah, ini, <coughs> maka selamat datang kata malaikatnya ini, selamat datang. Sebaik-baik yang datang sudah datang. Nah, ini sudah sudah tiba. Maka setelah itu dibukakan, setelah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di dalamnya beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kalau tadi langit pertama Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam yang bertemu ini apanya? Ruhnya Karena jasadnya dikuburkan di bumi. Jasadnya dikuburkan di bumi sehingga yang bertemu dengan Rasulullah Sosalam yang ditemui Rasulullah adalah ruhnya Nabi Adam ruhnya Nabi Adam alaihissalam jadi ruhnya Nabi Adam itu ada di langit pertama tinggalnya di langit apa langit pertama langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya Nabi Yahya juga ruhnya adapun Nabi Isa jasad dan ruh jadi utuh jasad dan ruhnya Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah naik langit ketika dikejar oleh kaum Yahudi ya ini dikejar Nabi Isa masuk ke dalam rumah Yudas Eskariotnya ya, masuk mengejar Nabi Isa ini murid atau uh, yang berkhianat ya ini yang berkhianat dengan Nabi Isa yang mengenal Nabi Isa alaihissalam dan yang masuk nabi Isa diangkat ke langit. Dan si Judas ini di eh Judas ini diserupakan wajahnya jadi seperti nabi apa? Nabi Isa. Masuk di dalam ruangan atau rumah itu enggak ada orang. Dia balik keluar wajahnya sudah jadi nabi apa? Nabi Isa. Ditangkap jadi yang disalib dia ini Ditangkap disalib dan akhirnya apa nah, Disebut Mati Nah ini Makanya ada peringatan wafat ya, Yang wafat siapa sebenarnya Ya Yudas ini Yang wafat Nabi Isa diangkat ke langit Hidup di langit jasad dan ruhnya Seutuhnya manusia semuanya Jasad dan ruh Jadi Nabi Isa sekarang masih hidup Nah, ini, nanti di langit kedua ini dengan Nabi Yahya. Ada pun Nabi Yahya, uh, ruhnya saja. Nabi Yahya ruhnya, dan Nabi Isa jasad jantuhnya. Yang nanti uh, kalau sudah waktunya Nabi Isa ini yang diturunkan, diturunkan ke dunia. Nah, ini. Dan wafat di dunia dan dikuburkan di tanah. Karena semua manusia harus apa? Harus mati. Dan dikuburkan di di tanah Dikembalikan ke tanah Dan nanti juga Nabi Isa bersama para nabi Yang lainnya dan manusia semuanya Dibangkitkan di padang masyarakat Jadi ketika Para nabi selain Nabi Isa di langit pertama Kedua sampai ketujuh nanti Ini semuanya mereka adalah Para nabi yang mereka hanya ruhnya saja, jasad mereka di bumi, di dalam kubur, di kuburan masing-masing. Nih, <tuh> kemudian naik ke langit ketiga. Ya, ketika disambut keduanya mengatakan selamat datang saudara soleh, saudara yang soleh. Kalau tadi Nabi Adam anak soleh, sekarang pak saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Selamat datang saudara Jadi mereka memanggil saudara Nabi Isa, Nabi Ayah Karena sebenarnya bapaknya satu yaitu Nabi Adam Ibunya yang beda-beda Ibunya para nabi Berbeda-beda Hanya Nabi Adam Yang tidak ada, ada ibunya Karena langsung Allah ciptakan sendiri Allah yang menciptakan dengan kedua tangannya Allah yang membentuk Nabi Adam dari tanah langsung Dari tanah Allah ciptakan dari tanah yang berongga dan kemudian ditiupkan ruh. Nah, sampai telaget ke ketiga seperti halnya yang pertama dan kedua tadi, siapa? Jibril. Siapa yang bersama Muhammad? Apakah sudah diutus? Sudah. Nah ini, maka kata kata malaikatnya selamat datang. Sebaik-baik yang datang sudah tiba. Ketika masuk, ternyata di dalamnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, ini Nabi Yusuf. Ini Yusuf, salam. Ucapkan salam kepadanya. Maka Rasulullah mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi Yusuf dan mengatakan selamat datang saudara yang soleh dan nabi soleh. Semua nabi mengucapkan saudara kecuali Nabi Adam dan nanti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim salam Ini. Jadi Rasulullah Nasab beliau sampai Nabi Adam Ini ada empat Nabi Ada empat apa? Nabi Nabi Ismail Nabi Ibrahim Nabi Nuh Nabi Adam Nabi Adam AS Ini Nasabnya Rasulullah sampai kepada Nabi Adam Nih. nah Kemudian naik lagi ke langit yang keempat Sama dengan yang ketiga tadi Siapa ini Jibril? Siapa yang bersamamu Muhammad? Sudah diutus sudah. Nah ini selamat datang. Sebaik-baik yang datang yang akan datang telah tiba. Masuk, ketemu Nabi Idris. Nah ini ketemu Nabi, Nabi Idris. Aleihesalam. Ini Idris ucapkan salam kata kata malaikat Jibril. Dijawab oleh makar Rasulullah mengucapkan salam. Dijawab salamnya. Lalu mengatakan selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Naik kelima, langit yang kelima. Siapa? Jibril. Siapa bersama Muhammad? Apakah sudah diutus? Sudah. Ia. Ya. Ini selamat datang sebaik-baik yang datang yang akan datang telah tiba. Ketika masuk, ini. Maka ternyata nabi Harun. Nabi, nabi Harun. Ini, ini langit langit yang kelima. Kemudian naiklah ke langit ke enam. Ini siapa? Jibril. Siapa bersama Muhammad? Apakah sudah diutus Iyat? Ini selamat datang. Ini marhaban. Sebaik-baik yang datang telah tiba. Masuk. Ketika masuk, maka bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu dengan Nabi. Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika lewat. Naik Ini. Sama Musa mengatakan selamat datang saudara yang soleh Dan nabi yang soleh Ketika lewat Nabi Musa menangis Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis Ketika ditanya Nabi Musa alaihissalam Apa yang menyebabkan kau menangis Kata Atau jawab nabi Musa Api saya menangis Lianna gulaman Karena ada gulam Ada bocah Ini Kata Nabi Musa Ada bocah Bu Isaba di, Diutus setelahku Diutus setelahku Yadkulul jannah dia masuk surga Dari umatnya Di antara umatnya yang masuk surga Aksar mimanyat huluha min umati Lebih banyak daripada Umatku yang masuk surga Yang masuk surga dari umatnya itu Lebih apa? Lebih banyak Bahkan jauh Jauh selisihnya karena Rasulullah SAW mengatakan Seluruh penghuni surga Itu ada 120 sof 120 sof yang 80 soft paling depan soft paling depan 80 baris itu umatku dan 40 soft itu dari berbagai umat para nabi yang lain termasuk nabi Musa tapi jauh lebih banyak umatnya Rasulullah yang masuk surga Dua per tiga. 80 dari 120. Iya kan? Dua per tiga penghuni surga itu umat Rasulullah s.a.w. Maka inilah yang menjadi keistimewaan uh, umat ini. Rasulullah dengan kesempatan doa yang diberikan. Beliau berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Para Nabi mereka sudah memanfaatkan doa. Doa diberi kesempatan oleh Allah satu kali doa langsung dijamin dikabulkan, dikabulkan langsung. Ini Nabi Sulaiman minta apa? Minta kerajaan yang enggak diberikan kepada siapapun yang lainnya. Jadi kerajaan terbesar itu dan raja terbesar di dunia ini hanya satu, yaitu Nabi. Sulaiman. Ini raja terbesar. Kekuasaannya absolut. Ini. Kekuasaannya paling besar. Tak ada yang punya kekuasaan melebihi Nabi Sulaiman. Sebelum dan setelahnya tak ada. Ini sebelum dan setelahnya menguasai jin, Ifrid bahkan semua jin. Sa Ifrid Ifridnya. Ifrid ni paling paling kuat. Jin paling kuat. Kemudian juga menguasai binatang, semua binatang. Burung. Nah ini, bahasa binatang tahu Nabi Musa, eh Nabi Sulaiman. Bahkan kekuasaannya oleh Allah dikasih angin diserahkan. Jadi angin itu dikendalikan oleh Nabimu Nabi Sulaiman. Mau pergi kemana mana tinggal apa? Dibawa angin. Nah ini. Angkatan Udara kalah, ini, ini karena e, udara yang e, yang dikasihkan kepada Nabi Soleiman, Subhanallah, ini luar biasa. Kekuasaannya Nabi Soleiman minta dikasih oleh Allah langsung. Nabi nuh justru minta kebinasaan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah SAW. Dan para Nabi yang lainnya sudah dapat yang mereka tuangkan. Rasulullah enggak Rasulullah saya simpan saja Kesempatan itu Nanti saya pakai ketika apa Di hari kiamat Untuk apa untuk syafaat Untuk fahya lakum kata Rasulullah Itu untuk kalian Jadi Rasulullah itu menggunakan satu kesempatan Pasti dikabulkan justru untuk umatnya Padahal dikasih pilihan Separuh penghuni surga Masuk adalah umatnya atau separuh umatnya Rasulullah Masuk surga Separuh umatnya masuk surga Rasulullah dikasih pilihan Separuh umat manusia Umat yang penghuni surga adalah Umat Rasulullah atau separuh umatnya Rasulullah masuk surga atau syafaat Rasulullah pilih syafaat Karena Rasulullah pilih syafaat Malah justru dapatnya Dua per tiga penghuni surga Bukan separuh lagi Tapi malah Berapa? Cuba pertika, karena syafaat ini. Nya Allah. Nah, sampailah Nabi Musa akhirnya apa? Menangis. Menangis karena apa? Yang masuk surga umatku cuma apa? Sedikit dibandingkan. Padahal umat manusia yang paling banyak umatnya setelah Rasulullah adalah Nabi Musa. Manusia paling banyak umatnya. Para Nabi yang paling banyak umatnya, tutup urutan pertama Rasulullah, yang kedua Nabi Musa. Tapi perbandingannya yang masuk surga, ini masih jauh. Dua pertiga penguni surga umat Rasulullah. Eh, kita lanjutkan, naik ke langit ketujuh. Yang ini, minta dibukakan. Ini Jibril alaihissalam. Siapa Jibril? Siapa bersama Muhammad? Apakah telah diutus? Iya. Selamat datang. Sebaik-baik yang datang telah tiba. Ketika masuk, ternyata di dalamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bilangnya yang ketujuh. Setelah itu Nabi Ibrahim mengucapkan ah ala, ala, uh, uh, selamat datang, merhaban bibi soleh, anak soleh. Karena bapaknya Nabi Ibrahim ini bapaknya Rasulullah, kakeknya Rasulullah. Maka beliau mengatakan Selamat datang anak yang soleh Maksudnya cucu ku yang soleh ya, Cucu yang soleh Anak mereka menyebut Dan ini bangsa Arab Mereka menyebut cucu itu anak Ini anakku Rasulullah ketika menyebut ini Hasan atau Husain, Beliau mengatakan anakku ini, ini Anakku ini ibni Hada Sayyidun Dia ini pemimpin Nanti akan jadi pemimpin Allah akan mendamaikan dua kelompok besar mendamaikan dua kelompok besar kalangan kaum muslimin yang berperang. ini, ini Hasan disebut oleh Rasulullah anakku. nah demikian juga Nabi Ibrahim Sallam datang anak soleh, anakku yang soleh ini maksudnya dan Nabi yang soleh. jadi Jibril ketika uh, masuk ini bapakmu ini, ini Abuqa, bapakmu Ibrahim alaihi alaihi salam. kemudian setelah itu <coughs> Saya diangkat Aku diangkat ke Sidratul Muntaha Jibril alaihi salam Dalam riwayat yang lainnya Mengatakan Jadi hadis ini ada beberapa lafad Sebagian lafad menyebutkan ketika Jibril Mengantar Rasulullah naik saat, Setelah naik yang ketujuh Masih naik Nih, Sampai ke surga Lewat surga Naik lagi Setelah itu Jibril alaihissalam berkata sampai di sini. Aku mengantar cuman sampai di sini, di bawahnya Sidratul Muntaha. Nah ini, saya enggak bisa naik lagi. Akhirnya Allah yang mengangkat malaikat dan mengangkat saya Pak Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha sendirian. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini, ini yang kedua kalinya Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yaitu 600 sayap. Biasanya malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Eh ini ukurannya ya seperti ukuran apa? Manusia. Tapi ketika Rasulullah disitirun tah di langit di atas langit yang tujuh. Eh ini los ini ya. Maka Jibril bentuk aslinya kelihatan 600 sayap. Satu sayap itu menutup lubuk. Menurutku luar biasa besarnya malaikat Jibril. E, kekuatannya luar biasa, paling kuat. Malaikat yang paling kuat. Subhanallah. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, ternyata apa itu Sidratul Muntaha? Mungkin kita cuma mengenal pokoknya Sidratul Muntaha. Apa itu? Sidrah. Sidrah itu pohon bidara. Ya, pohon apa? Bidara Sidrah, Sidr. Pohon bidara. Pernah lihat pohon bidara? Daunnya kecil-kecil, oh. iya -kecil, kan? Daunnya kecil-kecil, ada buahnya kayak buah keres atau apa? lebih kecil lagi. Nah, ini. Lebih kecil, pedes. Nah, ini. Buahnya pedes. Nah ini Sidrah ini, buahnya pedas. Kemudian <tuh> ada durinya. Tapi ini Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah pohon bidara yang muntaha. Muntaha itu kalau bahasa kita pol. Apa pol? Mentok, Mentok puncak. Nah ini Sudah di at paling atas. Pohon bidara paling apa? Paling tinggi, paling atas. Sudah, tidak ada yang lebih tinggi dari pohon bidara ini. Ini, ini pohon bidara paling tinggi. Makanya dinamakan Sidratul Muntaha. Muntaha, sidrah yang muntah. Nah, sidrah muntaha ini tempat yang paling tinggi yang ada yang bisa dicapai oleh makhluk, yaitu sidrah muntah. Rasulullah yang sampai satu-satunya. Maka kata Rasulullah, ternyata nabi buah Nisrilah lihajar, buahnya, buahnya itu kalau di dunia ya seperti lebih kecil dari keres, keres kersen, apa namanya, dok? Oh, di sini, ya. Ya. ya, ya, keres. Ini lebih kecil kalau di dunia. Ini seperti kilal hajar, gentong. Ini seperti apa? Kil kulah, kulah itu tempat air biasanya yang di dibawa oleh biasanya perempuan atau wanita itu ngambil airnya pakai apa? Kilal hajar, gentong ini. Itu ukurannya seperti itu Kata Rasulullah, "Nabiku habis lu kilal hajar Itu seperti kilal hajar. ini. Jadi ada adalah sebuah desa di Madinah. Sebuah desa di Madinah. ini. Maka daunnya seperti telinga gajah. Seperti telinga gajah. Padahal daun bidara itu kecil-kecil daunnya, kecil-kecil. Dan ini, ini Sidratul Muntaha ada empat sungai kata Rasulullah di dalam dan di luar ini kata kata Jibril kata Rasulullah ini apa wahai Jibril yang di dalam itu sungai di surga yang di luar itu sungai Nil dan sungai Efrat Nil yang di Mesir sungai Efrat melewati tiga negara ini termasuk Iran dan Syria Irak <tuh> Iran dan Syria kemudian Ditampakkan kepadaku Baitul Makmur Apa itu Baitul Makmur? Baitul Makmur itu di atas Ka'bah Di langit yang ke Di atas langit yang ke Itu ada bangunan Seperti Ka'bah Tapi tempatnya di langit yang ke Yang tawaf malaikat Kalau di Ka'bah Yang tawaf apa? Manusia tapi kalau di di Ka'bah di Bahtul Makmur itu yang yang top siapa? Malaikat dan didatangkan bejana bejana khamer ini eh, kemudian bejana susu dan bejana madu. Saya mengambil yang susu. Maka eh, Jibril mengatakan <tuh> atau Rasulullah mengatakan itu adalah fitrah yang engkau dan umatmu ini di atasnya. Ini setelah itu saya divardukan solat 50 kali setiap hari. Saya kembali lewatlah kepada Musa. Musa tanya apa yang diperintahkan 50 kali solat. Umatmu muda bakal kuat kata Nabi Musa. Ini 50 kali solat sehari semalam. Ini saya sudah pengalaman bani Israel. Saya sudah terapi bani Israel. Paul kata Nabi. Ini Kalau bahasa kita terjemahannya Paul sudah ter terapi saya Kepada Bani Israel Ini, Kamu kembali Minta keringanan Untuk umatmu Aku kembali Dikasih keringanan 10 Jadi 40 Balik kepada Nabi Musa Nabi Musa mengatakan gak kuat Balik lagi Minta keringanan 10 lagi 30, 20, 10 Akhirnya minta lagi kembali minta akhirnya jadi apa lima nah itu lima kali akhirnya setelah lima kali kembali kepada nabi Musa nabi Musa bilang umatmu nggak kuat minta lagi keringanan kata nabi Musa minta lagi keringanan umatmu nggak bagal kuat aku sudah pengalaman pak Nizol. Nah Rasulullah mengatakan eh ini saya ini sudah diperintahkan lima diskonnya berarti 90% persen. Ya diskonnya sudah 90% puluh <laughs> persen. Ya ini uh, kata Rasulullah SAW. Uh, <coughs> saya sudah minta keringanan dan sudah dikasih keringanan sampai sisa lima. <laughs> saya sudah malu kata Rasulullah. Hatas tahya itu. Saya sudah sungkan untuk minta lagi keringanan kepada Allah Alhamdulillah. Saya rido saja, saya terima saja kata Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah sudah pulang, ini balik turun. Ketika sudah lewat, maka malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan, Amdoi tuvaridoti, Aku sudah tetapkan, ini fardu, ini atas apa sahabat manusia umat Nya Rasulullah, Wa khafaftu an ibadi, Aku kasih keringanan untuk hambaku. Ini hadis yang diriwayatkan Bukhari dan. Muslim. Baik, ini kehidupan para Nabi di alam barzakh. Sebelumnya Rasulullah ketika Isra di Baitul Maktis mengimami para Nabi. Yang diimami apanya? Ruhnya. ruhnya juga, ruhnya juga. Jadi mereka para Nabi juga ibadah sholat setelah mati, sama-sama sholat, sholatnya sama dengan kita karena bermakmum kepada Rasulullah berarti caranya juga sama dengan apa? Dengan Rasulullah sallallahu ya sama dengan yang kita lakukan salatnya. Jadi salat itu adalah kewajiban yang sudah Allah perintahkan kepada para umat nabi sebelumnya. Para nabi sebelumnya disuruh salat. Sholab. Salatnya juga tata caranya takbiratul ihram sampai apa? Salam urutannya enggak beda. Seandainya beda, salat jamaah kacau. Iya kan? Makasih. Berarti sholat, sholatnya sama dengan kita, sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, masya Allah. Nah, jadi syariat sholat ini syariat tetap para Nabi semuanya mereka lah perintahkan sholat. Baik, Insya Allah sampai di sini pembahasan <coughs> kita. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam kajian yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri Subhanakallahumma Wa bihamdik Alaihi Wasallam. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfirka wa taufiq.